Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Bu ya yang saya hormati, ada yang mau saya tanyakan yaitu terkadang ada orang yang memberi sesuatu ke kita, beri uang, umpamanya, e, Pak ini lumayan buat beli bensin. Nah, Apakah kita yang menerima uang tersebut boleh uangnya dibelikan bukan selain bensin? kata-katanya memberikannya untuk memberi bensin. Jadi pertanyaannya, bolehkah memberi dengan kata-kata lumayan ini buat beli bensin dan orang yang menerimanya bolehkah membeli lancaknya bukan untuk bensin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memberi uang bensin ada bahasa ya. Itu bahasa tidak sesungguhnya ada kalau begini misalnya. Kalau motor motor saya saya berikan uang kepada anda, tolong ini belikan uang bank, bensin. Maka wajib anda memberikan uang, uang bensin. Cuma ada bahasa itu bahasa istilah. Coba, ngasih duit 10 juta. Bu, ya buat garam deh. Jadi, maksudnya ya, buat sesuatu yang remeh, bukan garam yang sesungguhnya Beli garam 10 juta, kan mabuk ini. Pondok aja tidak perlu garam 10 juta. Cuman kalau ngomong juga yang benar kadang-kadang. Kalau mau ngasih sama orang adalah uang es atau uang es teh. Jangan uang rokok deh. Uang roh. Aduh, yang, yang baik dah. Uang es. Atau uang makan pagi untuk sarapan begitu ya. Ini berubah niatnya biar manfaatnya nih. Uang rokok. Ini uang rokoknya. Uang roh. Rokok. <laughs> baik. Jika ada orang memberikan kepada kita. Kita bisa melihat ada korinah. Korinahnya adalah pengen memberikan hadiah kepada kita. Korinah itu adalah tanda-tanda, apa namanya ee, apa, pre, apa sesuatu tapi tidak diungkapkan misalnya korinahnya misalnya apa, ngasih duit ini loh buat, buat angkot, maksudnya karena ini ada orang pulang dari jauh-jauh Bu, buat uang angkot buat uang, kat, uang angkot dari sini perlu saja kan cuma 2 ribu lah kok dikasih 1 juta ini masa ngangkot, suruh naik angkot bolak-balik itu ya Ya tidak, itu adalah bahasa-bahasa Bahasa kiasan maksudnya ya Ini adalah bukan tidak ada nilainya untukmu Maka boleh anda belikan kepada apapun ya e, Karena diberikan kepada an anda ya Mungkin bensin anda habis, saya tidak mau beli bensin tidak apa-apa Saya mau saya tuntut saya sepeda saya, gimana? ya boleh <laughs> ini enggak apa-apa, karena itu bukan bahasa yang sesu sesungguhnya kalau bahasa sesungguhnya bunyi begini ini motor-motor saya, tolong belikan bensin loh ya berarti harus beli bensin, karena perintah sebab itu sudah diberikan kepada anda ini adalah bahasa menganggap ini pemberian tidak besar ini tidak gede loh ya, ini hanya untuk beli garam padahal banyak Ini untuk ini untuk ini ada uang uang receh ngom receh ratusan ribu ini ini. ini. Masanya ini adalah meremehkan. Dan memang kita ingat pada pertemuan yang lalu di saat kita memberi enggaknya jangan dibesar-besarkan. waktu kemarin ada seorang sahabat Nabi menyembelih kambing dan makanan saya itu dihidangkan Nabi Tuaim. Makanan ringan ya Rasulullah. Kambing ringan bagaimana sih? Di saat kita memberi kita kecilkan gitu ya. Jangan Ini belinya di sini loh ya. Ini sate ini paling terbagus, mahal nih wah harganya. Baik, orang jadi makan nanti. Selak nanti ya. Oke, oh jadi kita kecilkan jadi mungkin kalau paling enak bolehlah ini enak loh boleh lah ngomong begitu kalau sudah bicara mahal orang jadi ngunduh semua disebut harganya ini ini sate termahal saya beli sini termahal ini mahal nih makan nih mau bilang satu satu ini harganya lima ribu nih satu satu tusuk mau ngambil kedua nggak enak jadinya ada maka di saat kita memberi itu kita kecilkan pemberian itu maknanya apa biar dia mudah untuk nerimanya sebab ada sebagian orang yang susah nerima pemberian dari Orang tidak, ini -in hanya -in sekelumat, sedikit sedikit Tidak bisa, tidak, tidak, ya sudah lah nanti, nanti beli bensin, udah. oh bensin sudah cukup, ya sudah buat apa saja nah, Biasanya begitu kalau dilanjutkan Cuma kalau ingin legowo, pak uang bensin saya sudah Punya, jawab apa dia, Dua, apa saja, pasti ngomong gitu nanti Jadi kalau ingin anda lega, aslinya boleh sudah Anda belikan apa saja, boh, boleh ya. Sebab sudah diberikan kepada anda Dan kemaslahatannya kembali kepada anda, tidak harus anda berikan kecuali an, amanat, Pak, ini tolong belikan bensin untuk Pak itu. Ada hubungannya dengan orang la, lain. Karena ada hubungannya dengan orang lain, Anda wajib belikan bensin untuk orang tersebut. Wallahu a'lam bisawab.